kita dengarkan apa kata ustaz kita dengarkan apa kata ustaz apa kata ustaz nafsu dan hawa dan setan telah menguasai kita sehingga dari nafsu hawa dan setan itu telah menjadikan kita orang yang bermaksiat kepada Allah ketika kita menjadi orang bermaksiat berarti kita telah menyodorkan diri kita untuk diadab di neraka Allah belum lagi penyakit-penyakit yang lainnya kita sudah kronis komplikasi kita ini penyakitnya ada kibir ada hasud ada ujub akhlak yang tidak beres komplit ada dalam hati kita karena itu sadarlah wahai saudara-saudaraku hadiri majelis-majelis ilmu Setan itu akan lari daripada banjir ilmu Al-Habib Ali Al-Habshi pernah ditanya oleh beberapa muridnya wahai habib Ali Kenapa ya kalau kita ini hadir majelisnya Anda Dengarkan nasihat Dengarkan ceramah Anda Kita khusyuk begitu Kenapa kita sholat kok kacau Masih mikir itu makir ini jika kita hadir majlis kita khusyuk. Kadang-kadang setengah jam, Satu jam masih betah begitu. Tapi salat kadang-kadang 4 rakaat udah bingung kacau. Pikiran mikir ke sana, pikiran ke sini. Kenapa hari bali tadi? Kasih wali. Kalau majlis seperti begini itu ta'arufnya Allah kepada hamba. Allah mengenalkan dirinya kepada hamba artinya kamu memang di, diundang ada di situ Allah memberikan kepada kamu Hai Allah kepada ham, hamba Allah mengenalkan datnya lewat lisan daripada ulama-ulama orang-orang yang soleh kepada hambanya karena itu kita kerasan tapi kalau sholat kita usaha untuk mengenal kepada Allah lewat sholat kita karena itu berat kalau yang dari Allah lebih gampang tapi dari hamba kepada Allah itu lebih berat ibarat turun dari atas air lebih gampang daripada naik ke atas perlu disedot masih perlu pompa masih perlu sanyo masih kalau disedot ke atas kalau dari atas ke bawah langsung aja turun kalau dari Allah kepada hamba ya gampang tapi kalau dari hamba kepada Allah ah itu perlu sedotan yang besar perlu mesin yang kuat itu